Hukum musik, ya di dalam ah. Islam ya, apa? Oh iya, <tuh> memang mau diputar kemana juga di Islam ndak ada musik, ya. Cuman udah terlanjur di dalam kehidupan ini Muslim apa musik menjadi bagian dari kehidupan. Ya sekarang kalau antum bilang ke orang yang sedang asik dengar musik ini haram, tutup matiin, kesinggung dong justru dalam islam ini ketika kita melarang memberikan solusi nah proses memberikan solusi ke seseorang ini tidak mudah karena banyak kok teman-teman yang penggila musik dulu tidak kita cutting musik haram dulu, bikin asik aja dulu setelah dia menemukan keasikan selain musik, hilang dengan sendirinya musik cuma masalah kebiasaan makanya di surat Luqman itu dikatakan Waminan nasi mayastari lah hadis. Ada sebagian manusia nanti ini yang menyukai perkataan-perkataan yang enggak ada manfaatnya, bikin orang cengeng. Ya yeah. sendiri megang gitar nangis sendiri kita. Ujung-ujungnya mainin rambut betul ya. Makanya kalau dulu orang-orang Arab mengatakan kalau orang laki yang suka musik mohonas, dibilangnya agak ke bencong-bencongan, mohonas gitu ya, amrat uh, uh. pasti nanti mainin rambut, ngaca mulu, orang laki jangan mainin rambut abang ngaca, jihad gitu loh orang, orang laki mainin poni mulu, hasya Allah emang maksud surga bareng poni kan gagak gitu loh bukan berarti gak boleh pakai poni, itu kan kerjaan perempuan ah, dandan, perawatan tuh perempuan laki ya laki gitu loh. Ya bukan berarti enggak boleh dandan, boleh, tapi tetap greget gitu. Nah, di Islam itu ada syair, ada nasid. Nah. <tuh> makanya kalau saya sih optimis banget sama Indonesia ini optimis. Saya gembor-gemborkan di mana-mana, jangan banyak menghujat, jangan banyak berdemo. Sudah negeri ini butuh suplai kebaikan. Ini suasana kayak begini, ini udah cikal bakal suasana zaman Rasul. Dimana anak-anak muda nih asik dengan kajian, wu, oh, semoga kita di Jakarta dengan Rabanian sebetulnya, mudah-mudahan Bogor dengan junglelandnya nanti Insya Allah, ya. mudah-mudahan seperti di Bandung di alatif Al Sangintennya, masya Allah, sampai anak-anak motor yang tadinya udah nggak bakal denger Quran, sekarang biang keroknya pada tobat loh, nggak apa-apa, merap begitu dulu biarin, kenapa emang? antum jangan mengerusak suasana kalau menurut antum ini kajian encer cari yang keras gitu loh kalau ini kita mau asik-asik dulu kok gitu loh nanti biar waktu yang menyempurnakan gitu loh sehingga nanti orang akan tahu iya ya karena kalau antum sedikit mau keluar negeri bergaul sama muslim di luar itu macam-macam modelnya dan asik islam tuh good looking gitu loh Ya makanya kalau sampai malah kita mempertontonkan yang nggak enak asik dilihat ada yang salah nih Allahumma Jadi ya jelas memang di Islam tidak ada musik. Jadi kalau antum pasangkan ada islam musik Islami, maaf Islam nggak menerima. Cuma kalau kita melarang langsung tanpa solusi sulit. Aa, ya biarkanlah sekarang sudah banyak nih kori-kori yang suaranya bagus. Dulu kan kita tonton 80-an, 70-an denger kohri cuma Muammar doang betul nah. sekarang suaranya macem-macem sampai -macem. imam bisa di setel suaranya betul nah. mau suara siapa gitu kan ya nah. <laughs> Allah <Alam. laughs> <tuh> luar biasa nah habis ini kita